Mitra bisnis tempo menulis kalangan DPR mempertanyakan keputusan Dahlan iskan yang mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahannya ataupun kepada direksi BUMN untuk memangkas birokrasi agar gerak BUMN lebih cepat keputusan Dahlan dinilai seperti koboy dan melanggar tata perundang-undangan yang berlaku sebelumnya Dahlan pernah meminta agar kinerja BUMN bebas dari intervensi politik untuk membicarakan hal tersebut, Saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowirio. Pak Bintoro, apa komentar Anda? Memang Pak Dahlan itu bukan anggota birokrat. Tetapi Pak Dahlan itu sebetulnya ada mirip-mirip dengan Pak Jk gitu. Datangnya dari kalangan pengusaha, di mana di dalam kalangan pengusaha itu time is money Kalau birokrat itu lama-lama-lama semua proses mesti diikuti, ya itu sih memang ada benernya, ya kan. Tetapi di posisi Indonesia yang serba kacau ini sih, saya rasa orang seperti Pak JK sama Pak Dahlan itu dibutuhkan supaya sesuatu berjalan gitu loh. Bukan hanya birokrat rapat-rapat-rapat keputusannya ada gitu loh. Jadi saya sih setuju-setuju aja ada orang yang tipe Pak Dahlan sama Pak JK yang ngobrak ngabrik dengan konsekuensi mungkin tidak sesuai dengan peraturan. Tapi kalau kamu ngikutin peraturan apa yang mau menunggu sampai 10 tahun baru terjadi itu kan juga nggak benar kan? Jadi memang ada konsekuensi-konsekuensi yang kita mesti tanggung tapi menurut saya yang penting proyeknya jalan segelak udah. Kita udah capek deh, kalau cuma ngomong-ngomong doang nggak ada kemajuannya capek kitanya. Lalu, bagaimana Bapak menilai gebrakan gebrakan yang dilakukan Pak Dahlan sendiri? Karena ada beberapa pandangan yang pro dan yang kontra. Sekarang begini ya, memang sesuatu topik itu bisa dilihat dari beberapa angle gitu ya. Sehingga bisa terjadi pro, bisa terjadi juga kontra gitu loh ya. Tetapi kalau yang saya dengar bahwa yang namanya jalan pol itu, Itu adalah business services ya. Tapi business services ini karena dia itu setengah BUMN setengah itu tidak pernah merasa bahwa yang mereka harus treat itu customer. Itu tidak ada di mereka. saya gini, memang melihat Pak Dahlan itu membuka pintu tol itu, ya pasti suara sumbangnya banyak lah, tapi kalau nggak dibegituin dari berapa tahunnya begini, servis-servisnya ya begitu-begitu aja gitu loh, sehingga saya rasa memang perlu suatu gebrakan yang abnormal, gede gitu loh yang berdampak gitu, nah bahwa caranya Pak Dahlan itu memilih membuka pintu tol, ya itu caranya dia lah, tapi yang penting terjadi perubahan atau enggak gitu loh nah ini yang kadang-kadang susah untuk drive birokrat-birokrat ini untuk berubah. Karena sudah 50 tahun itu mereka ada dalam comfort zone gitu loh. Ah, gue berbuat baik dan nggak berbuat baik kan kan bedanya gini ya. Kalau kita lihat karyawan swasta, kalau dia, dia berprestasi, anytime dia bisa diberhentiin. Kalau birokrat kan nggak, apalagi lebih tinggi, udah ikut politik lah. Tapi pemerintahan kan mau baik, nggak baik, nggak bakalan, gue dipecat gitu loh. Tidak ada satu Satu pemicu yang membuat dia, wah gua kalau gue nggak berprestasi gue di diberhentiin. Nggak ada tuh. Ini menurut saya juga dampak negatif dari birokrat-birokrat itu gitu loh. Selain itu Pak, ada beberapa rumor juga yang mengatakan kalau apa yang dilakukan Pak Dahlam semata-mata merupakan pencitraan untuk dapat naik menjadi presiden pada 2014 mendatang. Apa komentar Bapak? Kan begini, suara sumbang kan ada di mana-mana lah. Tapi yang sekarang kita ambil hikmatnya, kita ambil positifnya aja, ya kan. Apakah memang services dari jalan tol itu sudah baik atau belum gitu loh. Kalau belum ya oke. Bahwa dengan itu citranya naik, ya monggo silahkan aja. Saya sih nggak melihat kesananya ya. Saya melihat dia sebagai Menteri BUMN menggerakkan organisasinya dia supaya cepat bergeraklah Itu positifnya ya. Saya lihat ini loh, kalau semua orang mau cari negatifnya seseorang itu ada aja gitu loh. Kenapa kita nggak mulai dengan positive thinking ya? Kenapa kita nggak melihat yang positif-positifnya aja? Kok selalu ya harus yang dilihat tuh yang negatif, yang negatif? Ya, ya begini nih, saya, saya rasa Indonesia ini sakit gini, sakit. Yang dicari cuma negatifnya doang, positifnya nggak ada gitu loh. Demikian Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrawiryo. Saya Wendy Lim.